Jakarta itu merugi, aneh kan padahal dia d a k k u a r moda l n g g a k apa tapi merugi, n g g a k ada setoran dan sebagainya Jadi ini hubungannya dengan yang namanya penyalahgunaan dan korupsi sangat erat sekali Dan yang menjadi、uh, kendala bagi bangsa kita saat sekarang ya Banyak pejabat itu yang mempunyai gelar-gelar-gelar S1, S2, S3 dan sebagainya sampai S puter ya barangkali Tetapi kapabilitas mereka rendah, tidak ada hanya、uh, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan、uh, negara ini gitu ya. Jadi yang ditampilkan oleh mereka itu hanya sekedar、uh, ya, bekerja secara ini ya, rutinitas yang tidak ada terobosan baru dengan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mencari inovasi dan terobosan yang mana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Dan ini terus berlanjut. Dan akibatnya saya melihat atau masyarakat melihat bahwa yang pejabat-pejabat itu sebenarnya hanya menikmati jabatan Dan kemudian、uh, ya artinya mendapatkan segala bonus dan fasilitas Penikmat jabatan dan fasilitas tidak ada memberikan kontribusi itu Terima kasih Terima kasih kembali Pak Iyono, Pak Agung, selamat pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Ya saya rasa kalau kita lihat、uh, kejadian ini rasanya Uh, agak miris ya Ini seperti praktek men、uh, menginjak uh, Orang yang lebih lemah gitu loh Kita masih hangat Kasus pajak dimana Ya kalau kita lihat informasinya Melibatkan pengusaha-pengusaha Yang cukup besar gitu loh Nah kenapa n gak itu dulu Yang diberesin sekian triliun kan Yang bocornya itu baru dari Satu, satu oknum gitu loh Kalau ditelusurin lebih besar lagi pajak yang, yang lebih banyak lagi kan sebenarnya masih bisa di ini di, di, di, di, di raup gitu loh Kenapa harus, harus warteg yang ditekan gitu Sementara warteg itu kan kebutuhan dasar ya bagi konsumennya Jadi makan, udah itu makannya kan sederhana kenapa harus dipajakin gitu loh Jadi saya rasa sensitivitasnya pemerintah-pemerintah khusus pemerintah daerah Jakarta ini udah n g gak ada saya lihat gitu loh Khususnya berkaitan dengan pajak harusnya saya rasa ya kita harus, harus melawan lah ya Kalau kita lihat、uh, faktanya yang ada di, di lapangan、uh, saat ini Pajak sekian triliun bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu Itu kan hanya s e b e l i n t i r orang Kalau dikalikan sekian banyak oknum yang bermain udah berapa triliun itu gitu loh Kenapa harus、uh, pajak warteg ya harus juta katik gitu loh Heran saya Ya, terima kasih Pak Agung, Pak Bili. Selamat pagi. Ya,、Silahkan、saya kira、sabi. pemerintah tuh agak kurang pintar ya. Dia mungkin y a g a k usah bilang warteg. Kalau penghasilan udah mencapai margin tertentu, enam puluh juta atau berapa, memang wajib kenapa aja mau dia pengusaha warteg digole atau wartesor lah, judulnya. Cuma memang bodoh gitu, dibikin begini dia rame. Satu lagi, tenda DKI itu memang pejabatnya pada pintar-pintar, pada pakai gelar pegawai menteri. Suka ngebandingin parkir sama luar negeri, yuk coba bandingkan deh. Di luar、hmm. negeri itu p e r h a s i l a n orang tuh per jam tuh 100 ribu itu minimum itu. Di kita yang tiga jutanya per jam delapan puluh l a r k i r n y a masa mau di sana lain itu kan bodoh nama y a harga McDonald di sini sama di sana sama, sama di Australia sama gila itu kan berarti pemerintahnya benar benar bodoh gitu. Jangan suka n g e b a n d i n g i n rakyat i t u masih jauh banget income nya. Yang KM mah d i s k i t gitu loh. Makasih. Pak Seven selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan? Dengan Bapak Iman. Pak Iman silakan Pak, Pak Iman. Nah, kalau saya enggak setuju ya kalau warteg itu dikasih t a j a k e s a l n y a kasihan kan ya, yang namanya dia kan penghasilannya tidak tentu gitu ya, ya itu. Nah udah, apalagi warteg itu kan boleh katakan rumah makan termurah gitu ya kan, udah, udah selesaikan aja kasus yang ada gitu ya. kasihan dong warteg warteg itu, dan apalagi apalagi seperti saya ini kan suka makannya di warteg itu, nanti bisa terasa lebih mahal lagi ya. g i t u aja deh. Terima kasih Kasi. Pak Iman. Ya Pak Muhammad selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan bapak. b a i k itu warteg juga yang makan tukang-tukang, kuli-kuli yang penghasilannya juga pas-pasan. Sebaiknya menurut pendapat saya yang perlu dikecerpatkan ya itu ya restoran-restornya a besar-besar itu Bu, yang、hmm. kalau Bukai daerah Kemang, kemudian daerah Mangga-Mangga dua Mangga sana itu, terowestar itu kan lebih banyak yang deseranya sudah jelas bentuknya. Kalau warteg itu kan seperti hit and run aja, dia k a d a n g buka, kadang enggak. Kemudian kalau nyari paceng lagi, itu yang 40 orang terkaya itu coba dicari p a c e n n y a Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak m u h a m m a d Pak Togar, selamat pagi. Iya, selamat, selamat pagi. Bu. s i l a k a n Bapak. Iya, ini d i m a n a ya kalau saya lihat program pemerintah ini? Masalahnya selalu diperbesar-besar dan yang jadi korbannya hanya rakyat kecil Sekarang contohnya warteg Kenapa n g g a k restoran-restoran besar itu dicek dulu berapa penghasilan mereka Sedangkan warteg itu kan hanya untuk kuli-kuli, tukang ojek, dan mungkin para mahasiswa juga Jadi ini pemerintah ini sebenarnya gimana ya, kalau saya bilang boleh itu untuk mau cari Kambing hitam aja, sedangkan korupsi-korupsi yang besar aja mereka gak dipermasalahkan gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Togars. e l a m a t pagi. Iya dengan Agus. Pak Agus silahkan.、Uh, uh, kalau kita lihat memang pemerintah a n ini panik ya, jadi segala cara dihalalkan. Tapi secara undang-undang benar, jadi gila nih negara ini mau, mau jadi apa gitu loh. Kalau kita lihat seperti negara mafia, jadi kalau sama rakyat kecil yang lemah berani. カ r e ワールドでモバイのピンダーのランジンギンテー、レクトプラ t サーズコーラー、ジャンディーンディーンディーンディーンディーンディーンデーンディーンディーーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンデ パジャクのパジャク u kan,、ah、l ジャクのパジャクのパジャクのパジャクの a ジャクのパジャクのパジャクのパジャク1パジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクのパジャクの どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど g ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう Bu Titi、si si、k a d ぞ r う i halo selamat siang Pak p a r d i どうぞどうぞどうぞど a ぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう a どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ Pertanyaan k a r e n a Alia, n y itu takut 10% itu buat apa? m a buat Cilkaga nanti, berapa, 2011-2012? Kerja dululah di temai Jakarta, baru cari k u l i t lagi buat Cilkaga. Terima kasih. Terima kasih, Pak p a r d i Pak Fardy, selamat siang. Selamat siang. i Ya, s i l a k a n Pak.、Uh, saya juga,、uh, ini pemerintah seperti di b a h a g i sebuah stasiun e l e k t r i tidak kreatif ya. dalam menghimpun dana karena masih banyak dana dari selain dari masyarakat kita misalkan dari da da turism dari dana asing, dari investor luar negeri mau m e n d i r i k a n usaha disini itu males karena apa? infrastrukturnya tidak benar listrik mati, pungli disana-sini、uh, menurut saya yang harus d i p e n a h i adalah kebocoran-kebocoran di pajak itu sendiri, banyak sekali kebocoran dan dananya harusnya Bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Untuk mengeminat investor asingnya tak, Jadi tidak menekan Masyarakat kita sendiri yang sudah susah gitu ya. Menurut saya w a r t e g Oke、okay, yang 5 juta Ada berapa asal Di bahasa di televisi itu Kemarin saja sudah banyak w a r t e g yang tutup Sebelum ada、e, Wacana ini karena Tingginya harga sewa ruko w a r t e, e g itu sendiri Tempat w a r t e g Mereka beralih usaha n a h apalagi dengan ini meng,、e, memberikan pajak kepada warteg Ma, akan banyak warteg yang tutup dan tutup dan masyarakat akan susah dapat makanan murah、hmm. oke、okay, baik terima kasih Pak Adi Pak Kusuma selamat siang selamat siang ya silahkan Pak Ya, Kalau menurut saya sih itu akal-akalan aja ya mencari pencarian dan ya Kita lihat aja nanti yang akan datang BPM lagi ya Sebenarnya kalau kita lihat bisnis warteg itu Itu adalah struktur kuat yang mendasar untuk mendukung perekonomian rakyat bawah Sekarang di tengahnya k pajak Nanti yang makan warteg juga naik harga Rakyat yang makan warteg juga susah バかクマガシパクスマ、パ a ョニー、スワマシアン、スワシアンら オシシ、ディアシュラレガー、カナディティラママカンバダンジャ n ラー、ナトディティダイレガー、アトディティラマンバイクパタのオブンカル t ハン、ウトプルドアラン、y シヤンのィララン、イトシオケアジャーリターファン、デランチャタ。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 パジャニー。 マーシャーの expertise ディモファーディーカマーシャーのモディカマーリカンスのテレビで。 もう一度、このままの人は、そのままの人は、そのままの人は、そのままの人のままの人は、そのままの人は、まは、ままま やばい、ハロー、すいません。やばい、たらまと、つくつくつくあった。あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、た、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あ やばい。 Itu kan pengusaha kecil itu Dari rakyat untuk rakyat Jadi siapa lagi yang bisa menikmati lah Selain rakyat untuk rakyat pak Kita n gak g mungkin kok Dari atas untuk rakyat itu kayaknya udah Udah dibatasi di o a n g a g di mana Jadi biarin aja lah n gak g usah d i u s i r u s i r lah Terima kasih ya i Ya terima kasih Pak Valentino Pak Gilborg s i l a k a n Kalau 10% pajak e ini kan yang kena rakyat ya, yang, yang makan ke rakyat kecil, s e b a n y a k b a n y a k a n ini. Ya, walaupun itu b l a n y a kalau makan sebuah edu, hanya rumah edu 500. Tapi saya setuju dengan bapak-bapak yang lain itu, Yang uangnya tuh dimakan s e h t a n juga ya. Yang makan k e sehatan juga. Jadi bukan ke negara yang makan, hanya segelintir s e h t a n s e h t a n n y a yang makan. Itu aja yang kita tidak rely. a a punya、hmm. akhirat m a kasih. Ya, Pak Eko silakan. s a y a setuju aja ya.、Uh, malah sangat setuju karena karyawan yang gaji n y a n j u t a a n aja d i k e n a i PPH, PPN aja g a k n g e r t i ditolak Jadi harus sama itu aja. Ya baik. Pak Teguh silakan. Oh baik,、eh, saya kata-kata Bapak yang pertama tadi、eh, gini. Memang ada beberapa industri yang harus Yang、eh, merupakan katus-katus sosial Kita ambil contoh di Eropa Itu memang dirindungi, tidak ditentu oleh negara Jadi biarkan, karena itu merupakan satu-satu、eh, Penyelamat b a g i kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan Mereka bisa lari ke wartak Jadi n g g a k usah dikenakan Kedua,、eh, ini kenan karena persoalannya Karena satu, birokrasi kita terlalu getar Terlalu c b v i d n y a nambah Birokrasi p n s terus パンタジャー。 Ya baik, satu penelpon terakhir dari Pak Hardono, silakan Pak.、Uh, saya setuju aja ya, kalau Pak Wartek dikenali pajaknya. Cuman lihat k l a r i f i k a s i n y a Kalau mereka yang bisa punya toko, tempat, itu boleh kena pajak. Tapi kalau yang diganggang, umumnya di atas saluran got, dilihat umumnya saya lihat itu di belakang Sudirman, Abasador gitu ya. Banyak gitu, yang Wartek, yang p e g i jalan, yang makan, kalangan bawah, semua gitu. Boro-boro mereka buat bayar pajak, istilahnya. Untuk yang makan, yang makan-makan aja juga kan paling 5 i m a ribu, s a y a perhatiin di situ. Umumnya rata-rata karyawan-karyawan bawah ya, itu kan yang kita perhatiin gitu. Tapi kalau yang misalnya yang w a r t e k w a r t e g elit, setuju-setuju aja ya, oke terima kasih. Selamat sore Pak Johan. Selamat sore Bu. Silahkan Mbak. Ah, komentar saya kalau memang itu nanti dilakukan Itu buat u n t u k peluang korupsi yang jatuh s a r b u Nanti buat peras-perasan itu Bu、nah, Cuma kalau diroban dengan konsep yang lain Jangan cara kayak gitu Kasihan yang jualannya nanti buat, buat aparat yang untuk memerasan b Terhadap tukang warteg itu Ya cukup kayak gitu aja Bu Oke、okay, terima kasih Pak Gus Halo Silakan パクリシーなんだけど。 kurang lebih ke-160 i t ribu gitu. jadi、uh, orang kecil ini akhirnya untuk biaya makan mahal sekali yang kedua, kita ketahui bahwa ini menjadi memang uh, uh, kesempatan peluang untuk korupsi bagi para pejabat di Spenda, yang kita ketahui bahwa belum tentu 10% itu masuk ke gas negara、uh, yang ketiga, yang mekanismenya bagaimana menguantukannya wartuk begitu banyak kan adanya di p i n g g i r p i n g g i r a n j a l a n Selamat sore Oke,、okay. Pak Suryadi Selamat sore Silahkan, Mbak Aku sedih deh sebagai orang tua i n g a p a Sampai sekarang aku Ketongga-ketongga aku s e m b i n y a かだから、ピンチャーが多くの人たちが、キューローハン、キャマタン、ジャリジェプテス、アフラス、ダラ。でも、アラサン、アラサン、イデアリスラ、カセハタンラ、キャバーリン、レカー、ステキューハン。 Terus buat bagi-bagi orang-orang seperti itu, apalagi kalau sampai uang itu ditambahin lagi bagaimana orang tukang baca, yang oples, ya a t u ojek, suruh makan dari mana? h u a n jangan mau pikirin, jangan pejabat tuh enak di atas duduk, terus menung-menung cari -menung bagaimana meras orang kecil. マサリンディマナ ya terus saya nih pemerintah SD makin lama sudah makin n e l a k u r gitu lho pak、uh -huh. ya contohnya ya guber n u r d k i ini si b a k Poke ini jelasnya sudah kake table pay dan 3D mengurusin panjirnya、uh -huh. g bisa sekarang bikin perabahan yang macam-macam lama-lama -macam.、uh -huh. nih pemerintah ini akan tidur semua di kantong kita pak, jadi i si perut kita dia mau korek semua gitu lho o karena gak becus apa-apa pemerintah s d ini Tidak bisa mencari pemasukan yang lain sektor pajak yang d i k i n j a d h terus. Akhirnya rakyat ini jadi seperti negara monarki seperti yang dia bilang mengenai Jogja itu sendiri akhirnya. Jadinya dipers ini rakyat semua. Lama-lama rakyatnya mau berontak tadi kalau begini caranya. n i d a k masuk akal ini segala warteg itu dipajakin. Saya rasa gitu aja Mbak、okay. Nyesha. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandy. Bagaimana dengan Anda Pak Alex? y a selamat s r e i s a h k a Kalau menurut saya kemarin dengan pemerintah yang、uh, kebijakan seperti itu, saya tidak setuju sih itu ya. Nah, karena kan pengusaha itu kan untuk pengusaha p e r a r t a kan untuk masyarakat konsumen warga k e c i l u Nah mau pemerintah mau dapat pendapatan dari pajak yang kasus yang, kasus y a n e n g a n p e n a m b a n g a n pajak itu lupa、uh, seperti besar besar besar harus ditangkap tangkapin yang maling maling pajak itu b u komentar s i seperti itulah ya sekian komentar d a saya bu terima kasih ibu semi sama sore ya sore silakan ibu saya rasa、uh, pegawai pajaknya mungkin s u r u h dia jadi tukang warteg dulu kali ya、hmm. biar dia merasakan bagaimana susahnya jadi jangan cuma tahunya dipajak dipajak tapi j a n g a ngerasain gimana susahnya c i u a n i t u oke gitu,、okay. nah, gitu Ya. Terima kasih Ibu Pak Victor Iya selamat sore Ibu Silahkan Iya jadi saya mau katakan bahwa Saya pikir waktu Pak Budiono Mau jadi Wakil Presiden itu banyak orang mengatakan Dia kapitalisme Tapi kalau saya lihat untuk majak seperti sekarang Bukan kapitalisme tapi kanibalisme cara a p Karena k kalau saya lihat Bicara ekonomi disini ini pasti adalah Dasar pemikirannya Pak Budiono Jadi kalau saya lihat hanya menaikan pajak Siapapun hanya menaikan pajak Menaikan bensin menekan rakyat, menurut saya nenek saya pun bisa jadi wakil presiden atau presiden tidak butuh orang pinter k a mereka, terima kasih oke,、okay, Pak Hadi Ya, s i l a k a n Pak saya n i n g u n g ya dengan pemerintah Indonesia ini saya lihat sih tindakannya udah ngawur ngawur dan bodoh dan k a l a p gitu loh apa n gak g ada orang pinter lagi itu di pemerintah mungkin di saya lihat dia ingin meningkatkan pajak ya tapi caranya gak abis kalau Mau meningkatkan pendapatan Income untuk pemerintah Sekarang di Gayus dan atasan-atasannya atasan Yang ngambil uang pajak itu Itu berapa ratusan Bisa di, di ini kan Kalau di audit itu kan Balik ke kas negara Jadi harusnya mencari income Dari pajak yang benar-benar gitu Saya lihat sekarang Dari partak pembukuannya n g g a k ada Administrasi n g g a k ada Sekarang pemasukan pengeluaran aja gak terkata kan. Sekarang gimana dia mau bayar pajak. Sedangkan penghasilan pemasukannya juga kecil gitu lah. Ini gak tau h nih. Semakin lama gak semakin pintar g i t u l a m mereka. Mungkin gitu mbak. Oke terima kasih Pak f a n t a Halo. Ya s i l a k a n mbak. i Ya ini kan income untuk Pemda bukan untuk pemerintah pusat. Tapi memang sudah semestinya di p e n g u t b e g itu mereka tuh waktu ya. t a i r t a h i r n y a juga bukan beli dari pasar, itu dari pasar induk yang orang sudah diakhir di gitu loh, dipungut-pungut. Nah, masa itu dikenai empat aja. Nanti ujung-ujungnya adalah objek, oknum-oknum yang menghadapkan razia. Nah, itu jadi pemasukan pribadi yang baru tuh. w a k t u ini Pak Fauzi i nih, mesti turun dulu, lihat ke l a p a n g a n seperti apa. Ya itu macet-macet diberesin deh Yang ngurusin gitu a n Jakarta macet begini Itu kan c e r m i n dari Ibu kota ini kan negara kita Ya t e r i a kasih, terima kasih Pak Edi Ya selamat Profes i l a k a n Pak Edi Saya pikir memang Pak m o s i b o w o lagi panik Bahwa waktu tidak punya manajemen Saya sangat setuju Jadi sebagai ganti pajak Untuk waktu lebih bagus beliau mengambil pajak dari sumur-sumur dalam yang ada di semua bangunan di seputar DKI. Makasih m a k Oke Pak Pramono. Iya.、Uh, hmm. Saya ingin berkendapat sebenarnya untuk pajak warga itu tidak pada tempatnya. Masih banyak opsi pajak lain yang bisa dicari lebih lanjut. Contohnya tentang p e p a r k i r a n Tapi saat ini beberapa kali itu nggak beres. Mengutada padahal omset om per hari itu cukup tinggi. はい。